Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udzubillahim syurur yang kusina Wa sayyati amalina Mayyahdihi Allah Fahu'al muhtad Wa mayyudlil Falantajidalahu waliya mursida Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi la nabiya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqfatu qatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawla sadida. Yuslih lakum Waman yuta'illah wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Ya ayun nasu Attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum Min nafsin wahidah Wa khalaq minha Zawjaha Wa batta minuhuma rijalan Kafira wa nisa'a Wa attaquullaha al ladhi Tasa'aluna bihi wal arham Ama bagusnya asfah al hadith kitab Allah, wa khair al hadith hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syir al amur muhdathatuh, wa kila muhdath binah, wa kila binah zallal, wa kila zallalat fi nafs. Wa Imam At-Tahawi rahimahullah Wal amn wal iyasu yung an milati islam Wa sabil al li ahli al-qiblah Perasaan aman <coughs> dari siksaan Allah dan putus asa terhadap rahmat Allah merupakan dua hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam alias murtad Adapun sikap seorang muslim yaitu ahli kiblah di sini posisinya berada di antara keduanya Artinya sebagai seorang muslim harus memiliki perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala takut terhadap siksaan Allah dan yaitu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala Takut terhadap Adab Allah Subhanahu Wa Taala, kebalikannya merasa aman terhadap Adab Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap seorang Muslim yang memiliki roja harapan, mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sikap yang bertentangan dengan kaum muslimin yaitu al-aisah al-yas ataupun yas putus asa terhadap rahmat Allah subhanahuwataala <coughs> oleh kerana itu Imam Abul Ghazzi menjelaskan tentang matan ini yajibu ayyakun ala abdu kafan rajian seorang hamba dia harus takut <coughs> memiliki rasa takut Rajian dan harus memiliki harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian apa yang dimaksud dengan rasa takut di sini? Fainal Khawfa Al Mahmud Al Sadiq Ma Hal Bayna Sahibhi Wa Bayna Ma yang dikatakan rasa takut yaitu perasaan yang dapat menghalangi seseorang dari berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya bagaimana ketika seorang muslim takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala tentunya akan muncul suatu sikap dia akan berhati-hati jangan sampai melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau dia langgar dikhawatirkan dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala fa intajawaza fa intajawaza dzalika khifa al ya's wal qunut apabila dia melebihi dari itu berarti dikhawatirkan dari dia muncul sikap putus asa ataupun ya's ya tadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala waraja al-mahmud yang dimaksud dengan harapan raja yang dipuji di sini yaitu rajaur <tum> rajul ya'mala bi <tupi> ta'atillah ala nurillah ala nuri minallah yaitu seorang yang mengamalkan ketaatan berdasarkan dalil yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rajin tawabahu dan dia mengharapkan Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Seorang muslim Seorang muslim Yang memiliki sikap yang benar Dia memiliki dua sifat Al-khawf takut Kemudian meraja Mengharap ketika muncul ataupun timbul dalam hatinya sikap, sikap takut, perasaan takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka hal itu akan mendorong dirinya untuk menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sikap roja' tadi mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan akan mendorong dirinya untuk senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ikhafiddin azalallahu ayyakum. Apabila seorang yang mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dia tidak mau menempuh jalur ini mengharapkan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala sementara dia enggan untuk melaksanakan hal-hal yang mendekatkan dirinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya ini merupakan sikap takut uh, sikap harap yang dusta bohong kalau dia katakan saya mengharapkan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia tidak uh, tidak suka ataupun enggan melaksanakan ketaatan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah sikap proyaknya ini ya harapnya ini merupakan harapan yang dusta ataupun dikatakan mustahil ya karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan pada kajian yang lalu yaitu Al-Baqarah ayat uh, Az-Zumar ayat 9 innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjunah Rahmat Allah. Sungguhnya orang-orang yang beriman Dan yang hijrah Dan melakukan jihad Misabilillah Mereka lah orang-orang yang disebut Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti mereka yang tidak beriman Ataupun beriman Namun tidak berusaha untuk melaksanakan Ketalian pada Allah subhanahu wa ta'ala Berarti mereka tidak disebut Orang yang Rahmatullah, karena tidak mungkin Karena mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Itu harus kita lalui Sebab dan musababnya Mendapat keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus melakukan sebab-musababnya Ya, Melakukan sebab-musababnya Sebagaimana yang telah kita Bahas pada kajian yang lalu Sama seperti seorang yang apa seorang yang lapar jika dia ingin kenyang maka dia harus melakukan sebab-musababnya. Sebab dia kenyang dia harus makan. Seorangnya haus apabila dia ingin melepaskan dahaganya dia harus minum. Tapi kalau dia hanya sekedar mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan dahaganya, semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan rasa laparnya tanpa dia berusaha untuk makan ataupun untuk mencari makan mencari nafkah maka ini merupakan harapan-harapan yang mustahil atau kita katakan suatu khayalan ya suatu khayalan belaka para <mari> khaufuddin azallahu az wa iyyakum debi amma idza kana rajul mutamadiyan fit tafri di wa khathaya yarju rahmatallahi bila amal Fa hadha huwa al-ghurur al-tamanni Adapun seorang yang suka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, suka melakukan dosa, kemudian dia katakan saya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa beramal sedikit pun, maka ini merupakan pernyataan ataupun sikap yang uh, yang, yang sikap yang dusta. Dusta dia katakan kalau dia mengatakan dia harap rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa satu hal yang hanya sekedar khayalan belaka. Wa Abu Ali Aruz e, rahimahullah, kata beliau, al-khauf war raja' ka janna Antara rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan dua sayap burung. Idah stawa istawat ta'iru wasamma ta'ironuhu. Apabila kedua sayap ini sehat, ya sempurna, maka dia akan mampu terbang dengan sempurna. Wa idana kafah aduhuma wa kafihin nafs. Apabila salah satu ada yang cacat, ataupun salah satu ada yang uh, patah, ya, maka dia tidak lagi sanggup, tidak akan mampu terbang dengan sempurna. وَإِذَا ذَهَبَا فَارْطَ اِرْفِحَدْ بِالْمَوْدِ Apabila kedua-duanya tidak ada, berarti dikhawatirkan burung ini akan mendekati masa ajalnya. Jadi demikian bagaimana pentingnya antara sikap khawuf dan rojak tadi. Kita takut kepada Allah SWT harus dibaringi dengan sikap rojak, mengharapkan rahmat Allah SWT. Apabila... Uh, Apabila kita hanya mengandalkan rasa takut tanpa mengandalkan tanpa dibarengi dengan sikap proja, maka orang ini akan terjerumus pada sikap al konut, yaitu putus asa. Para <tari> kafirin asalamu alaikum kita lihat wakat madahu ahl al kaufi war roja. Subuh Allah subhanahu wa taala telah memuji mereka yang memiliki sifat khauf dan roja. Roja nya apa tadi? Mengharapkan rahmat dari Allah mengharapkan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lain firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 9 afwan yang tadi innal ladhina aman wal ladhina hajaru wa jahadu fisa billah itu al-Baqarah 218 yang ini ya, dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala firman amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman iahdzarul akhirata wa yarju mereka yang beribadah yang beribadah pada malam hari sujud dan berdiri maksudnya salat di sini ya sujud dan berdiri mengapa yahzarul akhirah khawatir sekali terhadap azab Allah yang menanti dia nanti di akhirat kemudian apa lagi yarju rahmat rabbih dan mereka mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus mereka takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sama seperti seorang memiliki rasa takut ketika melihat rimau. Seorang ketika melihat harimau dia takut. Ketika dia takut apakah dia malah mendekat? Tidak, dia akan lari, akan menjauh. Adapun sikap takut terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan menambah dirinya semakin lari dari Allah Subhanahu wa taala, tapi menambah dirinya semakin dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ya. Bedanya sikap takut terhadap Allah dengan dengan takut terhadap makhluk-makhluknya. Para hadirin azallahu di sini Allah Subhanahu wa taala bagaimana memuji orang yang bangun malam ya salat salat uh, salat qiyamul mengharap uh, mengharapkan keampunan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, kemudian me, uh, ingin mendapatkan keampunan dari Allah, ingin uh, khawatir dengan siksaan yang nanti disediakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan-jangan untuk dia juga disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dia khawatirkan, akhirnya apa? muncul rasa takut dan harap akhirnya mendorong dia untuk bangun malam gitu. Ya. kenapa? ada rasa takut dan harap tadi ada rasa cemas dan harap tadi ya. ada pun mungkin seorang yang hanya harap saja misalnya ya. ataupun Seorang bisa melakukan satu amal Bisa saja hanya dikarenakan cinta Dia tidak takut apa-apa Dia juga tidak cemas apa-apa Cemasnya bagaimana? Cemasnya jangan-jangan yang dia cintai ini bisa Bisa terluput Contohnya Sekarang kan orang banyak kiam ulil jam 3 Bangun malam jam 3 bukan sholat malam, tapi Nonton bola Kalau kita lihat Padahal seumur-umur dia enggak pernah bangun malam, kecuali memang pas musim bola, Piala Dunia. Selama itu dia sulit bangun malam. Mungkin salat subuh aja bangunnya jam 7 ya, ataupun jam 10 misalnya. Namun mengapa? Ya. mengapa ketika dia ingin nonton bola misalnya jam 3 malam waktu yang dia dia incar-incar yang dia targetkan tepat pada saat itu juga dia bangun mampu dia mengendalikan dirinya. Mengapa? Karena ada rasa cinta tadi. Ketika seorang sudah rasa cinta, dia khawatir jangan-jangan terlewat. Jadi ketika dia khawatir jangan-jangan terlewat, terbangun jam lima, ah, merasa merasa rugi. Waduh, rugi. Gak lihat pertandingan. Walaupun dia tahu hasilnya skornya berapa, tapi dia merasa merasa rugi. Demikian juga pada covidin, assalamualaikum. Ketika seorang yang ingin uh, ingin bangun malam, ya ingin bangun malam atau ingin uh, melaksanakan terbiasa ingin membiasakan dirinya sholat subuh berjamaah misalnya selama ini mungkin sulit sekali untuk bangun, bangun untuk salat subuh berjamaah, ya ketika muncul rasa takut dan harapnya cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mendorong dia untuk bisa terbangun makanya kita bisa, bisa rasakan sendiri ketika kita ingin bangun malam, mungkin terjadi satu hal pada diri kita, ya kita ingin berbunad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan, ketika antum tidak begitu punya tekad, tekad tidak begitu bulat, ingin bangun, saya yakin dia tidak akan bisa bangun. Kalaupun dia tahu bahwasanya itulah target dia bangun, ya, namun muncul rasa malas makanya kan berapa berapa banyak mungkin masing-masing kita pernah mengalaminya kita ingin bangun jam setengah empat misalnya kita bunyikan jam beker ataupun HP kan begitu namun ketika HP tepat bunyi jam dua belas jam setengah empat itu tangan kita dengan gampangnya mencet supaya diam iya kan karena apa karena tidak karena tidak tidak tekad tadi dia tidak cemas kalau amalan yang dia lakukan itu ter terluput dari dirinya Nah begitu Contohnya paling dekat lagi, seperti sholat ima waktu Seorang yang sudah terbiasa Melaksanakan sholat yang lima waktu Ketika masuk waktu sholat Dia belum mengerjakan sholat ini Apa yang dirasakan? Akan gelisah, rasanya apa ya yang belum dikerjakan? Begitu ya. Karena apa? Karena sholat itu sudah mendarah daging Untuk dirinya kan begitu? Sehingga ketika dia teringat oh, Dia belum melaksanakan ini sama seperti orang yang melakukan maksiat juga begitu. Seperti orang yang merokok misalnya. Ya. Kalau kebiasaannya setiap habis makan merokok. Biasanya kalau setelah makan tidak ada rokok. Macam sesuatu yang hilang dari dirinya. Apa kira-kira? Ya. Macamnya ada yang hilang. Macamnya dia perasaannya seperti anak yatim. kehilangan Anak kehilangan induk. Macamnya tidak tahu apa yang hilang. Karena apa? Karena sudah terbiasa karena sudah cinta akan suatu benda. Para habibillah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat as ayat 16. Saja'a fajunuhum anil mawaji'a yad'una rabbahum khaufan wa mereka menjauhkan uh, badan samping mereka, bagian samping mereka. Ini maksudnya Seorang muslim itu disunnahkan tidur dengan miring de ke arah kanan. Artinya e, tubuh dia bagian kanan itu di bagian bawah dengan menghadap ke arah kiblat. Jadi dia menjauhkan tubuhnya ini dari malba wajib dari, dari pembaringannya. Ngapain? Nonton bola? Enggak, tapi yada'una Rabbahum. Yaitu memohon kepada Rabb mereka. Khaufat dengan rasa takut. Ya. dengan rasa takut wa tamaa dan mengharap mengharap pahala dari Allah. Makanya qari Khuphidin azallahu wa iyyakum terkadang kita karena sudah terbiasa ucapan-ucapan doa itu terkadang mengalir begitu saja. Ketika dia berdoa labana hatina fid dunya hasanatu fil akhirati hasanatu wa kin azaban. Tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa harapnya. Oh, perhatikan? Ya. Coba perhatikan perhatikan diri sendiri maksudnya ya. ketika kita berzikir setelah sholat ketika kita berzikir setelah sholat yang kita baca Allahumma mantas salam, mamingkas salam sabar, jalal wal ikram kemudian pak astagfirullah, kemudian dengan tasbih, tahmid coba sekali-sekali antum introspeksi diri, kira-kira ketika antum mengucapkan itu mengalir begitu saja atau sekalian antum berzikir apa yang antum ucapkan kan biasanya sama Apalagi yang doa-doa jemaah. Imamnya berdoa, dia biasanya ikut nampung kan? Ikut nampang nampung, jadi amin. Amin. Begitu. Ya. Padahal yang namanya doa itu ya dauna rabbahum. Berdoa terhadap رب mereka, khauf wa Takut wa dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firaqah yestelzim khawf. Oleh kerana itu, firaqah harap terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ini harus dibaringi dengan khawf. Walau laga likalakan amnan. Seandainya seorang hanya mengharapkan rahmat Allah tanpa dibaringi rasa takut, berarti dia sudah bersikap aman. Aman ini ya bagaimana? merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala kerana dia tidak punya rasa takut mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rahmat pada kita Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang tidak takut sedikit pun tidak ada rasa takut di dalam hatinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya merasa dirinya aman dari siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? di fikirannya yang ada hanya Allah kan maha pengasih Allah kan maha penyayang kalau dia berbuat dosa, dia akan terfikir dia tidak akan terpikir, oh bagaimana adab Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti mungkin akan menimpa dirinya. Tapi yang dia, yang dia pikir, oh Allah itu kan rahmatnya sangat luas. Begitu. Sehingga apa? Sehingga uh, perbuatannya, sikapnya tersebut tidak menghalangi dia dari berbuat hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hanya, karena hanya dengan mengandalkan roja. Roja, yaitu. Harap. mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang hanya memiliki roja tanpa hauk. Berarti dia mempunyai sikap aman. Aman. Merasa aman dari siksan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Al-A'raf. Ayat 98, 99. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Afa amina ahlul qura'a yaitiyahum. Ba' suna bayatan wa humna imun. Apakah satu penduduk kampung merasa aman dari azab kami, ya, dari azab kami pada malam yang datang pada malam hari wahhumna na'imun yang pada saat itu mereka sedang tidur. Mereka yang tidak memiliki rasa takut pada Allah subhanahu wa taala hanya mengharap rahmat Allah subhanahu wa taala hanya mengharap ampunan dari Allah subhanahu wa taala tanpa dibaringi rasa takut maka mereka akan tidur pulas tanpa merasa takut sedikit pun jangan-jangan ada azab Allah Subhanahu wa taala datang. Jangan-jangan dia terancam azab Allah Subhanahu wa taala. Awamina ahlul qura ay yatiahum duha wa hum yalabun. Apakah mereka merasa aman? Apakah penduduk satu kampung merasa aman? Akan datang ya, ya ancaman azab kami yang datang kepada mereka pada pagi hari sementara mereka pada waktu itu sedang asyik bermain-main. Afaa amanum makrullah? Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Dalam tafsir disebutkan makar di sini yaitu azab, azabuhu mufajaah. Yaitu siksa yang datang dengan cara tiba-tiba. Afaa -tiba. amanum makrullah? Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah dari adab yang datang secara tiba-tiba? Fala -tiba? ya'manu makrullah illa al alqaumul qasirun sungguh mereka yang merasa aman dari azab yang mungkin akan ditimpakan Allah pada dirinya kecuali hanya orang-orang yang merugi saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mereka yang tidak memiliki rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang yang rugi. Para khidhinza Allah wa Kemudian wal khawfu yastalzimur raja. Demikian juga rasa takut itu harus dibarengi dengan roja harap harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan ampunan pahala walau ada di kalaka kalau tidak begitu berarti orang ini termasuk orang yang putus asa wakulu ahdin ida khiftahu harabta minku masing-masing orang jika dia takut dengan seseorang Jika kamu takut dengan orang tersebut Pasti kamu akan lari dari orang tersebut Si A Takut dengan si B Pasti dia akan lari dari si B Illallah Ta'ala Kecuali rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'innaka idha khidtahu Harapta ilaihi Kalau kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamu akan lari Lari ke mana? Menjauh? Enggak, lari semakin <tuh> mendekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dibaringi dengan rojak tadi. Kemudian Para hadirin nassallahu iyyakum dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Azza wa Jalla yaqul Ini artinya hadis kudusi. Ana aku itu akan memberikan sesuatu sesuai dengan prasangkaan seorang hamba terhadap diriku ya prasangkaan seorang hamba terhadap diriku falyadhunnu bi ma Maka silahkan. Sangkaan apa yang kau sangkakan terhadap diriku? Kalau seorang hamba merasa dirinya susah, kemudian dia merasa Allah hari ini enggak memberi dia rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak akan memberi dia rezeki. Karena apa? Karena ana kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesuai dengan apa uh, sangkaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat seorang yang melihat dirinya susah, kehidupannya dia rasa sangat susah. Kita lihat ya, kita lihat hidupnya akan senantiasa susah. Walaupun kalau kita bandingkan ekonominya dengan yang lain lain, dia masih dikategorikan orang-orang pertengahan lah kita katakan dia tetap akan merasa susah kenapa? karena susah susah susah akhirnya benar-benar dia susah contohnya saja misalnya kalau kita uh, keluar rumah misalnya ya so, si A misalnya ingin pergi ke kantor kemudian biasanya macet misalnya ya jalan macet wah ini jalan macet lah ini macet macet macet betul-betul macet memang Karena apa? Karena dari rumah dia sudah berdoa macet, macet, macet. Memang betul-betul macet. Akhirnya apa? Belum lagi dia mendapat problem tersebut, dia sudah susah duluan. Ya. Berapa banyak di antara kita ketika menghadapi satu problem, ataupun terpikir problem yang akan datang, dia sudah susah duluan. Padahal problem tersebut belum ada di depan kepalanya. Ya. Contohnya, si A ingin Mau uh, apa namanya ingin uh, berumah tangga misalnya, kemudian tergambar di di di benaknya. Ini mertua, calon mertuanya biasanya mengharapkan begini begini begini keyboard dan seterusnya. Wah ini susah sekali nanti klobinya gini gini gini. Nanti gimana ya begini begini begini begini. Akhirnya apa? Assalamualaikum. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia tidak akan mampu untuk bergerak. Padahal apa yang dia sangka Itu belum tentu ada ya. Contoh yang lain Misalnya Seorang yang Tidak musbil Celananya dipotong di atas mata kaki Kebetulan dia seorang pegawai kantor Kan begitu Awal-awalnya Mungkin dia belum pernah mendengar mengenai hadis tersebut Ketika dia mendengar Ketika dia mendengar Dia tahu itulah suatu hal yang benar Namun mulai terfikir di benaknya, nanti kalau saya potong, nanti orang-orang sekantor bilangin saya kebanjiran di mana mas, ataupun nanti saya ditegur oleh dirut saya, ataupun mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini, mungkin begitu, ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya perasaan tersebut tidak akan membuat dirinya mendorong dirinya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia, dia dapati. Akhirnya apa? Dia tidak akan mau potong. Padahal apa? Padahal problem tersebut belum tentu dia. Belum tentu ada di depan kepalanya. Belum tentu akan dihadapi. Bisa saja orang cuek-cuek saja mau potong, mau tidak terserah. Kan Kan banyak yang seperti ini. Ya. Padahal berapa banyak ikon-ikon kita juga ketika sudah memotong uh, celananya di atas mata kaki. Diam-diam saja. Tidak ada masalah di tengah kantornya. Ya. Lafalin nah, dibilang kebanjiran, emang gue pikirin bilang nggak biasa saja. Jadi ada hal-hal yang dia, di, dirasa takut. Nanti begini, nanti begitu, dan seterusnya. Nah, ini yang biasanya para ekafidin, azza wa jalla, Ya, makanya, ya, makanya kita harus senantiasa berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita susah, ya mungkin ini cobaan. Insya Allah besok akan Allah akan melepaskan kita dari kesesatan begitu saja makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya leisa legina an kharatil arad orang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya orang yang kaya adalah bukan orang yang banyak hartanya wala kina legina gina nafs akan tapi yang kaya adalah kaya hati makanya antum nanti kalau melamar anak orang Pak, saya memang nggak punya harta Pak, tapi hati saya kaya. <laughs> Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, leza legina, angkat <sebut> sa'tilah alat, walakin legina, gina nafs. Ya kan begitu, Pak. Yang kaya itu buka, kata Rasulullah yang kaya bukan dikarenakan banyak harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Ah begitu Pak. Begitu. <laughs> ya jadi supaya calon mertua kita tuh nggak materi sekalian begitu nah, jadi demikian ya para kafirin asalamualaikum dipahami ya memang agak susah memahami orang sekarang dalam masalah ini karena apa karena kita sendiri pun belum tentu seperti itu ya kita sendiri belum tentu seperti itu terkadang kita sendiri tidak mampu tidak tidak apa namanya tidak tidak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri pada Allah subhanahuwataala telah memberi kita potensi yang sangat besar ya padanya yang sangat besar untuk menghadapi berbagai macam problematik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menimpakan satu problem pada seorang hamba sementara dia tidak sanggup untuk memecahkannya. Nah, itu satu hal yang tidak mungkin. <coughs> Dalam sahih Muslim, Anjabi radhiyallahu an. kala dia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," Kau bela mau tihibisalah Sebelum dia meninggal tiga hari sebelum dia meninggal. Layamutan naahadukumillah wahwaiyoh sinudzon birabbih. Janganlah salah seorang kalian meninggal kecuali ya kecuali dia telah berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berbaik sangka bagaimana? Berbaik sangka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya. Ya. Berbaik sangka. Kemudian apa? Juga harus dibarengi dengan rasa takut, takut terhadap azab Allah subhanahuwataala yang akan menimpa dirinya. Walitadika kila. Oleh karena itu dikatakan inna abda yam bagi ayakuna fi marodi arjah min kaufi. Oleh karena itu dikatakan seorang hamba hendaknya ketika dia sakit rasa rojanya harapannya terhadap Allah subhanahuwataala mengalahkan rasa takutnya. Artinya bagaimana? Ketika dia sakit, ya, ketika dia sakit, dia harus lebih banyak mengharap kesembuhan, mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia pikir tentang, wah, bagaimana siksa Allah nanti, begini begitu, begini begitu, akhirnya apa? Akhirnya sakitnya akan semakin parah, yang mungkin akan merenggut jiwanya. Bukan berarti dipupus sama sekali ya, bukan berarti dipupus sama sekali. Sebab kalau dipupus sama sekali berarti dia merasa nah aman lah. kan begitu jadinya. Jadi di sini maksudnya arjah. Arjah itu bukan berarti dihilangkan yang yang yang yang yang marjuh. Artinya rojanya harus lebih tinggi dibandingkan kaufnya. khaufnya. Bikhilafi zaman nasiha, berbeda dengan ketika dia dalam keadaan sehat. Fa innahu yakunu kaufahu arjah min rajaihi. Hendaklah pada saat itu rasa takutnya lebih kuat dibandingkan rasa rojaknya. Mengapa demikian Baraquddin Azallahu wa iyakum? Seorang yang seorang dalam keadaan sakit ya, seorang dalam keadaan sakit, dia biasanya tidak lagi terpikir untuk melakukan hal-hal yang apa namanya melanggar syariat Allah. Dia banyak berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Kan begitu? Karena apa? Karena ini dia dalam keadaan sakit. Kalau dia hanya berpikir tentang azab Allah tanpa harap, ya tanpa harap, maka dikhawatirkan dia nanti malah akan bunuh diri. Berapa banyak orang yang bunuh diri? Dikarenakan apa? Dikarenakan rasa takut yang mencekam dirinya. Berapa banyak kita lihat? Kalau masalah harta nggak tanggung, ya. Kalau masalah ee, jabatan tidak bisa dibilang tapi ternyata mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari tiga tiga misalnya. Karena apa? Karena perasaan takut-takut yang membayang-bayang. Padahal dia harus juga baring dengan dengan raja, mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya muncul satu kitab kecil, uridu an atubah walakin. Nah, Artinya apa? Arti kitabnya itu, aku ingin berkhobat, tetapi apa ah, begitu. Tetapi maksudnya tetapi ini dia tidak tahu apakah kira-kira taubatnya dia uh, di, di diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak. Kemudian para ulama wa iyyakum wa qala ba'dhum man 'abada Allah bi hubbi wahdahu fa zindik. Ini sangat penting. Barang siapa yang menyembah Allah hanya berdasarkan cinta belaka, tidak ada perasaan khauf dan tidak ada perasaan raja' berarti orang ini zindik. Ini sebagaimana yang sering kita dengar istilahnya orang-orang tak tahu yang diambil dari katanya dari Robi'atul An apa Robi'atul An Nadwiyah Al Adawiyah katanya lebih baik aku masuk neraka tapi Allah ridho dibandingkan aku masuk surga tetapi Allah marah terhadap diriku. Ini suatu hal yang nggak mungkin. Ya. Suatu hal yang nggak mungkin. Ini sama seperti uh, saya ingin masuk satu ruangan yang gelap Tetapi ada cahayanya Gak mungkin Karena yang namanya gelap tidak ada cahaya Saya ingin masuk satu ruangan yang terang Tapi kalau bisa gelap Gak mungkin Karena Sudah sunnatullah, sudah sunnah alam ya, Sudah sunnah alam Neraka itu diperuntukkan Untuk orang-orang yang Yang berdosa Surga diperuntukkan untuk oleh orang untuk Allah untuk orang-orang yang beriman ataupun yang diampuni dosanya tidak bisa dibalik kalau dibalik sama seperti saya makan mengharapkan supaya saya lapar saya minum agar saya haus kan begitu nah, mengapa seperti ini sebagaimana yang sering saya singgung-singgung bahwasanya ini dikarenakan pengaruh filsafat ya pengaruh filsafat dalam segala hal mereka mulai ikut campur dalam masalah agama ini dari akidah dan lain-lainnya, sehingga muncul satu keedah-keedah yang mustahil, ya. satu keedah-keedah yang mustahil. Sebagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka Allah itu tidak hidup dan tidak mati. Allah tidak hidup dan tidak mati. Kalau enggak hidup, bet kau kita kalau enggak hidup berarti mati. Kalau enggak mati berarti hidup kan begitu Allah itu tidak mendengar dan juga tidak tuli Allah tidak mendengar Allah itu dikatakan tidak mendengar dan juga tidak dikatakan tuli lantas bagaimana kalau kalau yang namanya mendengar kalau dia tidak mendengar berarti dia tuli kan begitu Allah itu Allah itu tidak berbicara tidak bisa berbicara dan juga tidak bisu jadi definisi bisu itu saja sebenarnya diputar putar dengan dia sama seperti tadi mendingan aku masuk neraka tapi Allah ridho daripada aku masuk surga tapi Allah tidak ridho ya. makanya banyak orang yang melalui ta, apa namanya memahami agama ini melalui tasawuf yang ada sekarang tarekat ujung ujungnya gila karena dia memikiran seperti itu kalau ada satu aliran ya satu aliran ya akhirnya dia belajar di situ jadi gila, ketahuilah ini pasti aliran sesat. Tidak pernah sejarahnya ulama-ulama al hadis berapapun hadis yang dia hafal menjadi gila, nggak pernah. Ya. Quran kalau Quran itu sudah makanan empuk saja bagi mereka, menyak kecil hadis yang sekian puluh ribu sekian juta dihafal bulat-bulat, tapi tidak ada yang yang gila sejarahnya. Ini hanya membicarakan masalah asmaul husna bisa gila. Berarti apa yang dipelajari? Masa sih kita mempelajari nama Asma Allah? Bisa gila? Kalau begitu untuk apa Rasulullah s.a.w. mengatakan barang siapa yang manah ah, halillahi asmaul uspalillahi 99 asma Allah Subhanahu memiliki 99 nama. Pemana ha udah kalau jannah barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Tapi di sini dipelajari malah gila apakah mungkin mereka pahami karena orang gila itu tidak mendapat dosa <tuk> maka targetnya menjadi orang gila nah ini satu hal yang aneh di kalangan kaum muslimin para efakid din azanulawiyyakum jadi agama islam itu ya, agama islam itu merupakan agama yang masuk akal ya, masuk akal bukan berarti mendewakan akal ya. agama yang bisa diterima oleh seluruh zaman Bukan berarti agama yang Dicocok-cocokkan dengan zaman Itulah Islam Bisa diterima oleh semua kalangan Bukan berarti dicocok-cocokkan untuk Setiap kalangan Ini agama Islam Agama Islam mengajarkan kita Supaya cerdas Agama Islam mengajarkan kita Supaya meraih kesuksesan dunia Maupun akhirat Demikian para Yafafidin Jadi Man Allah bil wahdahu fa huwa zindiq. Barang siapa yang menyembah Allah karena rasa cinta saja berarti orang ini zindik Zindiq itu artinya orang yang pura-pura masuk Islam. Ya, orang yang pura-pura masuk Islam. Wa man wa man wa man 'abadahu wahdahu fa huwa harri. Barang siapa yang menyembah Allah hanya bermodalkan rasa takut belaka. Tidak ada cintanya dan tidak ada rojaknya. Berarti orang ini orang khawarij haruri. Makanya Abdullah bin Abbas ketika mengunjungi orang-orang khawarij dia haruri. dia haruro. Apa kata Abdullah bin Abbas ketika melihat wajah mereka, wajah mereka menguning. Kenapa kuning? Sangking banyaknya puasa. Kehangan mereka dan lutut mereka itu mengepal, artinya menebal. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyaknya sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah gambaran dari Ibn Abbas tentang kelompok al-Haruri ataupun kelompok Khawarij Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengomentari tentang mereka ini: Tahkiruna salatakum bisalatihi. Kalau kalian bandingkan sholat kamu wahai para sahabat dengan sholat mereka belum ada apa-apa. Ya kalian akan menganggap masih kecil. Puasa umahum bisa umihim. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka itu itu belum ada apa-apa. Walakin nahum yang merukunah minadhin karena yang merukunah sahmin romiyyah. Tetapi mereka itu keluar dari agama. Sebagaimana melekatnya anak panah dari busurnya. Kalau kita lihat anak panah yang dilesatkan Dipanahkan dari busur ada yang tinggal Bulunya ada tinggal Tidak ada Apapun tidak ada yang tinggal di busur Begitulah mereka dalam agama Islam ini Jadi mereka keluar dari Islam ya Tanpa tersisa sedikit pun Padahal mereka Masalah sholat Masya Allah tidak tanggung ya Sampai wajah mereka itu menguning Saking rajinnya berpuasa Lutut mereka itu mengepal tangan mereka mengepal coba bayangkan tangan saja mengepal kalau jidat tidak tahu lantas macam mana lagi kalau yang biasa-biasa kan jidatnya duluan Itu pun mungkin yang sujudnya agak tekan-tekan <tuk> <tuk> ya. atau mungkin posisi sujudnya salah ya ini sedikit apa informasi mungkin posisi sujudnya salah sehingga menebal sekali karena apa biasanya mungkin ini uh, berat badan itu lebih lebih banyak ke depan karena posisi kaki agak ke depan begini, nah, udah, ini yang menyebabkan terkadang Jidat jadi hitam, ataupun biasa pakai tikar plastik nah, di masjidnya pakai tikar plastik belum ada ambal, akhirnya baru sholat dua hari hitam, <tuh. <tuh. Nah, ya, dan apa namanya dan tanda hitam tersebut <tuh> bukan apa namanya bukan 100% sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Tima si hum fi wujuhihim min atsari sujud, tanda-tanda mereka di, di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Nah, walaupun salah satu bekas sujud hitam di kening. Tetapi bukan berarti kalau sudah hitam di kening berarti dia sujud, sering sujud enggak. Bisa saja dia latihan tinju karate. <t garden> ya. Yeah. Jadi mikian para ya. Fafidin Jadi mikian ya. Haruri Mereka hebat sekali e, Apa namanya Semangat mereka dalam mengamalkannya Itu sangat hebat sekali Makanya wajar saja kalau mereka Kamu tugasnya hari ini Bawa bom, beledakkan di sana Itu oke okay. Tidak ada masalah bagi mereka Karena apa? Karena mereka melihat di bawah sana Terlihat surga Nah Begitu Ya, Karena ini Mampu menyabung nyawanya Semangat sekali Tapi sayang ras kata Rasulullah Mereka ini keluar dari Dari agama Islam Seperti melesatnya anak panah dari Dari busurnya Karena apa? Karena kejahilan tadi Dia beragama Dia melakukan uh, Menjalankan syariat dikarenakan Kejahilan dikiranya itu adalah satu jihad padahal, padahal tidak Nah begitu Kemudian kita lanjutkan. Waruya diriwayatkan mana mana 'abadahu biroja'in wahdahu fa murji'un. Kemudian barang siapa yang menyembah Allah hanya di, dengan dengan sikap raja' saja mengharap keampunan dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah tanpa dibaring rasa takut dan cinta dari, maka orang ini orang murji'ah. Wa man abadahu wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja' fa huwa mu'minun muwahhidun. Barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa cinta, dibarengi dengan rasa takut, dan rasa dengan dan uh, harapan raja', inilah orang yang mukmin yang mu'ahid Makanya hati-hati. Kita introspeksi diri kira-kira kita yang mana ini? Ya, apakah hanya yang raja' saja? Ataupun khauf saja? Ataupun yang hubbu saja? sebagai seorang mukmin harus memiliki tiga perasaan ini dalam hatinya ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala wa laqad ahtana mahmurul warraq fi qauli sungguh bagus sekali ucapan mahmud al dalam syairnya law qad ra'aita tsaghīrun min 'amalil khair thawaban 'ajabata min min kibarih aw qad ra'aital haqīra min 'amalin sya' min jazaan Asfakta minnal hamin hadri. Seandainya kamu lihat amalan soleh yang kecil, kemudian kamu melihat pahalanya, tentu akan kamu lihat bagaimana pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Artinya, kalau kita melakukan satu amalan, ya kita melihat satu amalan dan kita lihat pahalanya, ya kita lihat pahalanya maka kamu akan kagum bagaimana pahala yang disediakan Allah untuk amalan ini. Apabila kamu melihat satu perbuatan jelek, satu perbuatan jahat yang, me yang mengandung ancaman yang yang kecil. Artinya azabnya di di dia dia kira ah, apalah azabnya begitu. Jadi setiap aman uh, perbuatan jahat dia lihat Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran yang tidak besar, ya kecil saja. Paling kalaupun disiksa ya paling teman meja api neraka saja, dia enggak tahu meja api neraka, palanya yang menggelegak. Ya. Paling lagi ngijang apalah, kan begitu. Kalau dilihat itunya, maka kamu tidak maka kamu tidak akan pernah meninggalkan kejahatan tersebut. Tuh perhatikan. Ketika antum pertama pertama misalnya masuk dalam masjid ngambil sandal orang, Ambil yang baik tinggalkan yang buruk, begitu. Hmm, dia ambil sendal orang, dia ah sendal aja kok. Padahal di rumah dia juga banyak ini udah hampir putus, mungkin dia berpikir seperti itu. Karena apa? Ya dianggap suatu hal yang kecil, yang sepele, ya. Maka apabila itu dianggap sepele, maka dia akan ulangi lagi. Dia tidak akan mau apa meninggalkan ya karena dianggap sepele. Misalnya ngambil Pensil temannya misalnya ataupun uh, pena temannya diambil dari tasnya pakai diam-diam saja. Anggap aja, ala pena berapalah paling gopek gopek tiga seribu seribu paling berapalah ini pilot papan papan murah dia paling kalau kehilangan nggak cari-cari dianggap satu hal yang sepele. Kalau sudah begini maka dia tidak akan meninggalkan perbuatan ini. Tapi kalau dianggap dia dia lihat azab dia lihat suatu perkara yang besar setiap uh, perbuatan jelek sekalipun walaupun kecil sekalipun maka dia akan menjauhkan perbuatan itu nah jadi demikian para apa saja perbuatan yang perbuatan jelek yang antum anggap sepele dia akan terus menerus dilakukan karena sebagaimana sabda rasul salam masing-masing kita ini ada dosa yang dia lakukan yang orang lain mungkin tidak tahu yang terus dia lakukan mungkin dia menganggap itu satu hal yang yang sepele dia menganggap satu yang ah biasa-biasa saja walaupun dia tahu itu merupakan perbuatan dosa nah begitu ya kemudian suatu amalan amalan soleh kalau dia kalau seorang menganggap sepele amalan soleh dia tidak akan mau kerjakan alah berapanya paling pahalanya kan begitu. Jadi dia tidak akan melaksanakan. Tapi kalau dia lihat bagaimana pahala yang di apa namanya? yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dia pasti akan kagum dengan pahala tersebut dan dia akan senantiasa mengamalkan amalan tersebut. Jadi demikian para faqihin, azinallahu wa iyyakum. Jadi seorang mukmin, kesimpulannya seorang mukmin harus memiliki tiga sikap dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia harus khauf, takut kepada Allah. Takut bukan berarti mendauhkan diri kepada Allah, tapi semakin dekat. Kemudian al-hubb, cinta. Al-hubb cinta dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan bukan sebagaimana istilah anak muda cinta tapi benci tapi rindu, enggak bukan itu. Ini beda. Apa namanya? benci, benci tapi rindu. Ini enggak. Ya. Cinta. Ya. Cinta terhadap Allah. Me akan menumbuhkan. Ingin mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya juga cinta. Antum pernah enggak tumbuh rasa cinta? Fadirah Antum. Kan kepinginnya dekat. Misalnya Antum cinta dengan kucing. Kepinginnya kan mengelus. Kan begitu. Kucing ini supaya terlalu dekat. Iya kan? Ketika Antum suka dengan Bulpen misalnya, bulpen favorit karena ada background kisah tersendiri, begitu. Kisah tersendiri untuk dirinya, kan dia khawatir sekali nih, jangan-jangan hilang pula nanti, karena diharap, dianggap satu hal yang berharga, maunya kan terus berada di sisinya, kan begitu. Begitu juga kalau antum cinta dengan ayam, begitu juga, khawatir sekali, jangan-jangan ayam ini curi orang, kan begitu? Nah, antum kiaskanlah dengan yang lain-lain ingin mendekatkan diri, ya. selalu dekat kemudian harus ada roja yang ketiga yaitu benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan keampunannya mengharapkan uh, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian jika seorang memiliki tiga sifat ini ya, tiga sikap ini maka orang inilah yang disebut dengan seorang Mukminun mu'ah Adapun harapan pahala dari Allah, harapan kampunan dari Allah tanpa beramal, ini sama dengan menghayal. Sama seperti seorang yang kepingin punya anak tapi gak mau menikah. Bagaimana yang disebutkan saya di sini ya? Dia kepingin punya anak tapi gak mau menikah, takut dia dengan akhwat. Maksudnya takut melamarnya maksudnya. Ya maksudnya. Jangan nantum mikir, oh baik, berarti Ustadz ini menyuruh kita sebagai berani, kan begitu. Kan begitu maksudnya, maksudnya takut ngelamarnya. Takut ditolak, kan begitu. Sudah punya keinginan tapi takut ditolak, misalnya. Paling enggak nanti, nanti kalau minta antaran belikan lemari, mau beli pakai apa, kan begitu. Padahal, maju aja dulu. Masalah ditolak itu biasa. <guluh> ya Enggak bisa di sini, masuk kemari. Kan, <guluh> Jadi demikian para ikhap i din, Kemudian satu lagi, Berkata Imam Tahawi walayahu jula'abro min ilah min imani illa bijuhurin ma'adokalah hufi dan seorang hamba tidak keluar dari keimanan kecuali jika dia mengingkari keimanan yang telah bersarang ataupun merasuk ke dalam dadanya jadi kalau tidak mengingkari ya dia tidak mengingkari maka orang tersebut tidak disebut kafir tapi kalau sudah dia mengingkari maka dia bisa keluar dari dari Islam, walaupun mungkin secara zahir kita belum bisa menuduh memfonis dia, tapi ya, tapi untuk dirinya ya kalau memang begitu itu sudah keluar dari dari dari Islam. Misalnya apa yang dia ingkari? Suatu hal yang kecil misalnya. Ya, misalnya sebagaimana yang saya katakan tadi uh, dia mencuri sendal orang di masjid dan dia katakan ini halal, padahal dia tahu itu termasuk mencuri yang diharamkan oleh Allah. Tapi di ayat ini halal misalnya. Ini bisa kufur. Tapi biasanya jarang yang begini ya. Beg biasanya kalau yang sudah ngambil sendal, itu ada bisikan-bisikan ya. Wah, oh, itu punya orang, enggak boleh lah ini kan haram, ini yang haram. Tapi biasanya ada bisikan lain, ah cuma sandal. Ah itu katanya. Ini yang membuat dia biasanya meneruskan aktivitasnya. Nah, jadi ini kan para Fidin. Azza wa -iyyakum. Adamikalah uh, kesimpulan kajian kita pada sore hari ini. Aku qul qouli hadza wa astaghfirullah li muslimin innahu wal ghafurur Silakan ada yang bertanya. Mengenai kemarin ada yang bertanya mengenai eh, gimana, Mengenai bagaimana sikap Mu'tazilah terhadap